Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Jumat 12 April 2019 dibacakan Ardiansyah 176 sertifikat gratis dibagikan kepada warga Abdia Warga Gayulues kesulitan dapatkan gas LPG 3 kg 30 bantu pengamanan pemilu tiba di Aceh Timur Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang dirangkum tim Newsroom Berita malam ini juga bisa anda dengar di Radio Lawser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mame dan Radio Amanda 104 FM Takyengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Sudahlun sekitar 1.076 sertifikat tanah yang proses pembuatannya gratis melalui program PTSL. Tahun 2018 hampir tuntas dibagikan kepada warga lima desa di Kabupaten Asia Barat Daya. Selama dua tahun terakhir, Kantor Pertanahan Abdiya telah memproses pembuatan sertifikat sekitar 2.681 bidang tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Abdiya M. Arfat mengatakan, Program PTSL tahun 2018 dilaksanakan di lima gampung masing-masing Desa Kedemangging dan Ujung Padang, Kecamatan Mangging, Desa Kedepaya, Kecamatan Blangpidi, Desa Codbau, Lembah Sabil, dan Desa Kuta Makmur, Jempa, dengan target 1076 bidang tanah. M. Arfad mengatakan proses pembuatan sertifikat tanah sudah rampung dan hampir tuntas dibagikan kepada pemilik. Petugas kantor pertanahan abdia langsung turun ke desa untuk membagikan sertifikat kepada pemiliknya dengan disaksikan gesi masing-masing desa. Gerlun gas LPG ukuran 3 kg kembali langka di Kuta Panjang dan Belang Jerango, Kabupaten Gayolues. Para pelanggan pun terpaksa keliling membawa tabung gas menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan isi ulang gas tersebut di kios-kios pengecer. Dari informasi yang dihimpun, saat ini untuk mendapatkan isi ulang bersubsidi di kios maupun agen pengecer resmi sangat sulit. Kelangkaan LPG bersubsidi di kabupaten ini sering terjadi dalam sebulan terakhir sehingga para pelanggan pun mulai resah. Menurut warga, untuk harga isi ulang di tingkat kios pengecer masih berkisar Rp26.000 hingga Rp28.000 per tabung. Namun di saat harga LPG 3 kg langka seperti saat ini warga khawatir gas bersubsidi itu melonjak naik dari harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara sejumlah pedagang dan pemilik kios pengecer mengaku permintaan LPG 3 kg meningkat drastis. Namun saat ini stok LPG 3 kg belum masuk sehingga stok masih kosong. Sudarlun Polres Aceh Timur menyambut kedatangan personel Brimob dari Kompi 2 Batalion B Pelopor Aramiah Polda Aceh Penyambutan dilakukan dalam apel yang digelar di halaman Mapolres setempat Kamis kemarin. Apel penyambutan personil BRIMOB bawah kendali operasi atau BKU ini dipimpin langsung Kapolres Aceh Timur Raka BP Wahyu Kuncoro, dihadiri waka Polres Kompol Worosidi dan Kabak Ops Kompol Raja Gunawan, para kasat dan sejumlah perwira Polres Aceh Timur. Sebanyak 30 personil BKU BRIMOB Aramia ini dipimpin langsung Wakil Komandan Kompi 2 Batalion B Pelopor Ibda Hidayat, Mereka akan membantu Polres Aceh Timur dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. Dalam sambutannya, Kapolres Aceh Timur mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan BKU. Kapolres mengatakan tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan dan tinggal beberapa hari akan berlangsung pencoblosan. Untuk itu dalam melaksanakan pengamanan, Kapolres menekankan agar berpedoman kepada peraturan Kapolri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun perangkap buaya yang dipasang BKSDA bersama warga di sungai dekat rumah penduduk desa Kuta Simboling, Singkil, Aceh Singkil, sejak dua hari lalu belum membuahkan hasil. Buaya yang meresahkan warga tidak juga masuk ke dalam perangkap yang terbuat dari jerjak besi tersebut kendati telah dipasang umpan ayam putih. Warga Kuta Simboling, Kaya, mengatakan meski buaya belum masuk perangkat, kondisi itu tidak lantas membuat warga patah semangat. Umpan jebakan buaya pun diganti menggunakan bebek hidup yang bisa berenang di permukaan air. Kaya meyakini pemasangan umpan ini bakal membuahkan hasil sebab diperkirakan buaya akan terpancing dengan gerakan bebek yang diletakkan dalam jebakan. Sebelumnya buaya berukuran besar sejak sepekan terakhir meresahkan penduduk kuta simboling kuta makmur dan siti ambia yang lokasinya berdekatan. Hewan bergigi gergaji ini kerap muncul di sungai yang berada di dekat rumah warga. Warga resah lantaran sungai merupakan tempat mandi, menyuci, serta mencari nafkah. Bahkan anak-anak kerap berenang menyeberangi sungai. Menjawab kekhawatiran itu, BKSDA dibantu warga memasang perangkap penangkap buaya sejak Rabu lalu. Jarlun Tapatuan di Fing Club atau TDC melakukan penanaman terumbu karang di kawasan perairan Gampung Luk Rekam, Kecamatan Tabatuan Aceh Selatan. Bibit terumbu karang ini ditanam di kedalaman 7 meter dari permukaan laut di kawasan pantai objek wisata pasir setumpuk Gampung Lorukam. Kegiatan penanaman terumbu karang di kawasan perairan Gampung Lorukam kecamatan Tapak Tuan ini dalam rangka rehabilitasi terumbu karang yang telah rusak dan berlangsung 4 hari sejak Kamis kemarin hingga Minggu mendatang. Ketua TDC, My Fendri, mengatakan penanaman bibit terumbu karang dilakukan di kedalaman 7 meter di dasar laut dan sejauh setengah mil dari pantai pasir setumpu. Menurutnya, rehabilitasi sangat perlu dilakukan untuk membudidayakan kembali terumbu karang yang rusak di sekitar kawasan perairan Gampong Lorukam. Mai Fendri menambahkan, selain di perairan Gampung Lorukam, TDC juga akan menanam terumbu karang di perairan Gampung Loruketapang, Kecamatan Tapatuan, Sabtu besok, 13 April 2019. Darlun, 4 pekan, pasca tragedi penembakan di dua masjid di Kriskud, Selandia Baru, komunitas muslim setempat masih berjuang untuk melawan trauma dan rasa takut. Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood yang kembali dibuka untuk ibadah dan kegiatan kegamaan kini masih terlihat sepi termasuk saat salat Jumat ini. Ibrahim Abdel Halim, Imam Masjid Linwood mengatakan umat muslim masih sangat ketakutan setelah aksi penembakan. Biasanya di Masjid Linwood ada sekitar 100 jamaah yang datang saat salat Jumat namun saat ini hanya sekitar 30 orang. Abdul Halim menambahkan, banyak jemaah yang sebenarnya ingin kembali mengikuti sholat di masjid, tetapi mereka mengaku masih kerap mengalami kilas balik aksi pelaku teroris yang membantai umat muslim di masjid. Sementara kepolisian Selandia Baru telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, tingkat ancaman nasional masih tetap tinggi sebulan pasca penembakan meski pelaku yang diduga bertindak seorang diri telah ditahan. kecemasan akan tingkat keamanan tersebut juga berdampak pada lokasi yang akan menggelar perayaan hari Anzak atau Peringatan Nasional untuk Warga Selandia Baru dan Australia yang bertugas dalam perang dan operasi menjaga perdamaian. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permai, sekian berita malam, Medisi Jumat 12 April 2019.